Terima kasih Bu ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya penasaran. Sudah nanya waktu kemarin waktu Buya enggak hadir itu ke orang yang dari NU dan um, sudah dijawab. Jadi kalau kita mau udah salat sujud terakhir itu kan sudah sub, sudah baca tiga kali itu subhanarabbiyal a'la wa itu uh, boleh baca doa katanya. Uh, kalau salat kita sendirian Nah saya teh nanya cuma sampai di situ. Terus saya nanya ke teman, ke teman pengajian saya e, Bu boleh gak ya bu ya Kalau misalnya bahasanya Indonesia Sesudah subhanahu ala, ala wa bihamdi Karena saya gak mampu untuk bahasa Arab Doa menerjemahkan sendiri Terus teman saya bilang Teman pengajian boleh katanya Tapi harus dalam hati Nah saya tuh pengen Dijelasin sama bu ya kalau definisi dalam hati itu bagaimana, apakah mingkem, mingkem itu mulut tertutup terus ngomong doa dalam hati. Sedangkan kebiasa, kebiasaan saya kalau dalam hati itu tetap mulutnya itu komat kamit. Keluar sedikit tapi orang yang di samping saya gak dengar doa itu apa gitu. E, boleh gak bu ya mulutnya komat kamit? E Tentunya kalau komat kamit itu ada keluar sedikit-sedikit kan bu ya Doanya muncul sedikit-sedikit tapi samar-samar. Nah teman saya bilang itu harus dalam hati. Apakah dalam hati itu harus mingkem? Nah itu P punten saya penasaran. Terus terima kasih saya ucapkan kepada Buya. Karena anak saya Alhamdulillah Rupil Alamin. Yang tadinya di bank konvensional milik pemerintah. Sudah setahun, hampir setahun yang lalu keluar. Eh, keluar, resign. Dan alhamdulillah ngikutin S2 insya Allah ke nota, jadi notaris atas izin Allah gitu. Itu teh, e, ya alhamdulillah dinasetin Buya bahwa bank konvensional itu kurang baik untuk dijadikan tempat bekerja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah para ulama madhab imam syafi'i menjelaskan bahwasanya selain bahasa Arab kebanyakan Jumhur ulama syafi'i mengatakan. Di dalam sholat tidaknya kita tidak mengucapkan kalimat ajnabiyah. Ajnabiyah itu adalah kalimat yang tidak ada hubungannya dengan tikir ayat Al-Quran. Dan itu akan menjadi sebab batalnya sholat. Misalnya kita lagi sholat, tak hanya ngomong, oh rembulannya terang banget. Ajnabiyah tidak ada hubungannya. Dan mana yang disebut kalimat ajnabiyah, termasuk dikatakan oleh sebanyakan ulama, imam Syafi'i. Semua kalimat yang bukan dalam bahasa Arab adalah dianggap sebagai ajnabi. Maka hendaknya kalau ingin berdoa nanti saja setelah keluar dari dari salat. Kalau doa di dalam salat hendaknya doa dengan bahasa bahasa Arab. Robbana atina diutang ulang-ulang saja yang banyak. Robbana atina sudah lengkap. Adapun maknanya diterjemahin. Robbana atina fid dunia hasanah. Ya Allah berikan kepada kami di dunia kebaikan. Suami yang baik, anak yang baik, rezeki yang baik, teman yang baik. Baik, hasanah dunia macam-macam isinya. Kalau enggak hafal doa yang lainnya ربنا في الاخره di surga bersama Rasulullah nanti. Ada sebagian ulama sebagian kecil dinukil dari Imam Qalyubi bahasanya ada diperkenankan doa dengan bahasa ajnabi, bahasa selain bahasa Arab di dalam doa. Ini mendapat lemah. Jika ternyata memang seorang itu ingin berdoa banyak di dalam salatnya, misalnya waktu sujud akrabu mayakunun abdu minrabihi bahwa sajid, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya waktu dia bersujud, lalu dia sholat, di saat sholat sendiri, di saat sujud memperbanyak doa, ini ada pendapat lemah dari a'immah, imam madhab kita dari madhab iam syaib, perkenankan dengan bahasa Indonesia, dengan berdoa tapi mendapat lemah, kalau ibu mengikuti ulama ini tidak ada masalah, tapi lebih baik berhati-hati, jumhur ulama syafi'iyah mengatakan, hendaknya tidak berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sholat kalau ingin doa yang panjang nanti setelah sholat. Yang khusus sepanjang. Ada pun masalah hati. ibu, Yang punya hati ngerti bicara dengan hati. Insya Allah. Oh, Ngerti ngomong dalam hati itu. gitu. Oh, dia begini. Dia baik. Dia soleh. Dia. Bicara dalam hati itu yang tidak terucap dengan lidahnya. Tapi kalibannya lebih banyak. Misalnya kita dengan hati ngomong. Misalnya kita lagi marah sama seorang. Hmm. Ngomongnya ngomong. Tapi ngomongnya macam mana. Satu ngomong kurang ajar. Begini, begini. Kan ada dalam hati. Ada bahasa hati itu ada. Di dalam hati. Yaitu hati. Hati karena hati lebih luas daripada kalimat yang terucap tanpa suara tanpa kata-kata baik kemudian masalah semoga anak yang solehah. putri ibu adalah anak yang soleh. hijrah dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan semoga bisa istiqomah di dalam kehalalan bukan ambil S2 setelah itu balik lagi kepada dunia haram lagi insyaallah insyaallah terus istiqomah dalam kehalalan sampai kan dia anak salehah insyaallah